Spesial untuk buat dinda dani Dikasih gue yang tipis-tipis dong Spesial buat temani cacing kremik lovers Yang lagi ada di rumah Buat yang lagi cari organ tapi susah So kata kalau ni adil enggak sih? Jangan lupa juga ya city <laughs> அசி சச்சாவனஸ்காமுசி navi sudah kacau berbau do we think our city ku bila kau rindu kat aku